Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihi allahu falamudillalah وَمَا يُدْلِل فَلَهَا دِيَالَهُ أَشْهَدُ أن لا إله أَلَّا إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 Saat malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam yang pada waktu itu tengah duduk bersama para sahabat, Rodiyyahu Anhu, malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku. Jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Faqala <tik> Rasulullah sallallahu alaihi wa Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa menjawab Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqim as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasum ar baita in istata'ta ilaihi sabila Rasulullah s.a.w. memberikan penjelasan tentang apa itu Islam Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pengertian Al Islam, definisi Al Islam sangat ringkas, padat dan sangat jelas. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang namanya Al Islam antasshada. Ala ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah Engkau bersyahadat Engkau melakukan persaksian Mengucapkan persaksian Bahwasannya Tidak ada ilah Tidak ada sesembahan Yang berhak diibadahi Kecuali hanya Allah saja dan sesungguhnya Muhammad, utusan Allah, engkau tegakkan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Inilah penjelasan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam tentang Islam. Pembahasan kita yaitu Islam liberal ditinjau dari apa? Tinjauan Syariat. Ditinjau dari Syariat Islamiah. Jadi sudah sekian abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam sudah mendudukkan pengertian Islam itu sedemikian jelas, gamblang. Tidak perlu interpretasi, tidak perlu ada tambahan-tambahan, tidak perlu ada embel-embel lain. Beliau menjelaskan yang namanya Islam, yaitu engkau bersyahadat. Mengucapkan syahadatain, menegakkan salat, menunaikan zakat. Berpuasa di bulan Ramadan Berhaji Bila kau mampu menempuh perjalanannya Itu Islam Kemudian Para ulama menjelaskan pula Definisi tentang Al-Islam Yang intinya hampir sama disebutkan oleh asy-syekh al saleh al-fauzan hafizhahullah ta'ala wal islamu huwal istislamu lillahi azza wa jal bitawhid wal, wal inqiyadu lahu bittaa'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahli ini pengertian secara umum pengertian secara umum yang namanya al-islam yaitu al-istislam berserah diri lillah berserah diri hanya kepada Allah azza wajal dengan dengan mengesakannya dengan bertauhid wal inqiyaduhu tunduk kepadanya bita'ati dengan cara menaatinya wal bara'atu minasy-syirki wa ahli dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ini Islam. Unsur daripada definisi ini kalau kita lihat yang namanya Islam manakala seseorang berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengesakannya, dengan tidak menyekutukannya, dengan sesuatu pun. Kemudian ada unsur al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan terhadap Allah subhanahu wa Dengan cara bagaimana? bi ah, taat ya Menaati Allah Subhanahu wa ta'ala ah, dan bersikap bara berlepas diri memerangi menjauhi Menentang terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan Jadi Definisi tentang Islam Itu sudah sangat jelas Pengertian tentang Islam Sudah sangat jelas Dan pengertian tentang Islam ini pada masa sekarang mulai digeser-geser dengan ada istilah Islam liberal. Ada menyebut Islam inklusif. Ada yang menyebut Islam Protestan. Jadi di kalangan Islam Liberal sendiri, penamaan Islam Liberal itu masih diperselisihkan. Di antara mereka ada yang menyebut Islam Protestan, karena sukanya protes, protes dengan Syariat yang sudah ada, seperti. Kristen Protestan itu kan memprotes kebijakan-kebijakan gereja, keputusan-keputusan gereja. Maka mereka kemudian mendamakan Protesta. Nah, sebahagian orang yang mengaku Islam kemudian ikut-ikutan memberi nama dengan Islam Protesta. Nanti ada lagi nama dengan berbagai Tambahan-tambahan Setelah Teologi inklusif Atau Islam inklusif Dijajakkan Kemudian mendapatkan penolakan Ganti nama Dengan Islam liberal Islam liberal pun Dipasarkan ternyata tidak laku. Ganti nama dengan Islam Nusantara. Entah nanti ketika Islam Nusantara dipasarkan tidak laku juga. Entah nanti namanya apa lagi. Ganti lagi. Yang intinya, intinya kalau kita cermati, Pemahaman Islam liberal Yang kemudian Pemahaman Islam liberal ini Memiliki baju Ataupun wadah yang bernama Jaringan Islam liberal Jaringan Islam liberal Jaringan Islam liberal Tidak bisa dilepaskan Pemikirannya Dari Pemikiran Mu'tazilah Yang Dikembangkan Atau yang Diajarkan Oleh seorang yang Bernama Profesor Doktor Harun Nasution Profesor Doktor Harun Nasution Yaitu seorang dosen, dulu nama perguruan tingginya namanya Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pada tahun 1973, Profesor Dr. Harun Nasution meletakkan dasar-dasar pemikiran Mu'tazila. Di perguruan tinggi yang berlabelkan Islam Yaitu Institut Agama Islam Negeri IAIN Dia memiliki karya Berjudul Islam Dilihat dari berbagai aspeknya Yang kemudian karya Profesor Dr. Harun Nasution ini, buku ini dijadikan buku wajib bagi mahasiswa IAIN. Untuk mata kuliah pengantar perkembangan ajaran Islam atau agama Islam. Jadi buku yang berisi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ini dijadikan menjadi buku wajib. Bagi para mahasiswa IAIN Maka sejak itu Resmilah IAIN Ini mengusung Pemikiran Mu'tazilah Perkembangan-perkembangan Berikutnya di antara dosen-dosennya Ada yang di Sekolahkan ke McGill University di Montreal, Kanada Di McGill University Ataupun di Universitas Chicago Amerika Serikat di sana ada orang yang bernama Profesor Fadlu Rahman Seorang warga negara Pakistan Yang Fadlur Rahman ini berapa kali datang ke Indonesia menularkan pemikiran-pemikiran tentang liberalisme di dalam beragama. Fadlur Rahman lari dari Pakistan karena di Pakistan sudah dinyatakan sebagai orang yang dihukum mati. Karena menularkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Namun di Amerika Serikat Dia mendapatkan tempat Untuk mengembangkan Pemikiran-pemikirannya Dan dari sanalah Kemudian Pemikiran-pemikiran yang sudah Memiliki fondasi Pemikiran-pemikiran Yang sudah memiliki fondasi Di perguruan Tinggi IAIN ini Kemudian Setelah para dosen Itu belajar di Amerika atau di Kanada Mereka kembali Kemudian semakin mengokohkan Perkembangan ya, Pemahaman Islam liberal. Muncul tokoh-tokoh Seperti Nurkhalis Majid Nurkhalis Majid sendiri Belum menamakan pemikirannya itu Sebagai Islam Liberal Belum Dia hanya menawarkan Bahwasannya Islam yang ia usung adalah Islam yang inklusif Inklusif lawan dari eksklusif Inklusif artinya terbuka Boleh menerima pemikiran-pemikiran dari berbagai macam Kelompok, berbagai macam orang, berbagai macam golongan Sehingga menjadikan Islam yang sudah sedemikian rupa ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi Islam yang tercampuri, terkontaminasi atau mendapatkan polusi dari pemikiran-pemikiran lainnya. Maka kalau kita melihat Islam liberal, Islam liberal itu Islam yang mengikuti kata liberal, bukan Islam yang mengikuti apa yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Tetapi Islam yang mereka maui adalah Islam yang liberal. Apa itu yang liberal? Artinya yang bersifat bebas. Liberal itu artinya bebas. Atau Islam yang berpandangan bebas Karena liberal menurut kamus besar bahasa Indonesia Yang namanya liberal artinya bersifat bebas Atau berpandangan bebas Luas dan terbuka Itu pengertian liberal Menurut kamus besar bahasa Indonesia Nah Dari sinilah kemudian Kata Islam ini harus mengikuti liberalisasi proses ya, membebaskan diri proses membebaskan diri dari apa dari keterikatan ya, keterikatan kaidah-kaidah yang sudah ya, dilakukan oleh para ulama. Untuk bisa memahami Islam secara baik dan benar. 10 menit lagi. Iya. Sudah habis waktunya. Jadi singkatnya, Islam liberal itu sesat. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak apa-apa, 10 menit lagi kita manfaatkan Jadi Islam liberal Islam yang harus disesuaikan dengan kemodernan Itu Islam liberal Jika terjadi konflik Perbedaan antara ajaran Islam Antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas Maka yang harus dilakukan Menurut Para penggagas Ataupun para pengusung Islam liberal ini ya, Bukanlah menolak modernitas Tetapi menafsirkan Kembali Ajaran Islam tersebut Contoh Jadi Intinya Misalnya ini ada ajaran Islam Ada ajaran Islam tentang waris Ajaran Islam tentang waris Wanita itu dapat berapa bagian dari laki-laki? Setengahnya dari laki-laki Kalau laki-laki dapat satu Wanita dapat setengah Setengahnya jadi itu ketentuan hukum waris. Ini ajaran Islam. Nah kemudian ketemu modernitas. Modernitas itu peristiwa kekinian yang ada pada masa sekarang. Yang ada pada masa sekarang kita temukan ternyata para wanita itu bekerja. nah para wanita itu bekerja masa dapat masih tetap bagian setengah berarti ini tidak tidak adil menurut mereka wanita ikut bekerja wanita mendapat penghasilan kemudian kok setelah itu wanita diposisikan mendapat setengahnya dari laki-laki Maka menurut pemahaman islam liberal harus ada rekonstruksi ajaran islam. Ini yang dimaksud dengan ya, menafsirkan kembali ajaran islam. Jadi waris yang tadi setengah untuk wanita itu ditafsirkan kembali dengan bahasa kerennya mereka karena mereka kan bergulat di kampus. Dengan bahasa kerennya mereka Rekonstruksi ajaran Islam Kalau rekonstruksi berarti Dikonstruksi Konstruksi ulang Iya kan Kita membangun konstruksi Kemudian di, diberi, diberi Awalan re ya. Rekonstruksi Menjadi konstruksi ulang oh, Kalau demikian membuat syariat baru Berarti membuat syariat baru. Dia sudah memposisikan sebagai pembuat syariat. Nah ini pemikiran ini. Ada perubahan. Pemikiran ini. Dilontarkan oleh. Profesor Dr. Munawir Sazali. Mantan Menteri Agama. Kenapa dia melakukan rekonstruksi ajaran Islam? Karena dia melihat, dia kan orang Kelaten. Entah Kelatennya Cawas, apa Bayat, apa mana, saya gak tahu. Tapi Kelaten. Jangan tersinggung orang Kelaten. Jadi ketika dia datang ke Solo... Dia lihat, ya, di Solo itu para wanita bekerja, menjadi kuli-kuli bangunan. Dia melihat, oh kalau wanita begini bekerja keras, ya, sementara suaminya cuma pinter, aduh jago. Itu yang dilihat oleh dia. Enggak Enggak adil. Setengahnya ini untuk wanita Maka Munawir Sazali kemudian Melontarkan pemikiran Agar syariat Yang menyatakan setengah warisan itu Setengahnya dari laki-laki apa -laki, Untuk wanita itu adalah setengahnya dari laki-laki Itu harus dirobah harus diubah ya. Jadi Munawir Sazali ini dulu Sekolahnya, mondoknya di ya, Pondok Pesantren Jam Saren ya. Di jalan Apa itu? Veteran ya, ya. Di dekat sekolah Al-Islam itu Yayasan Al-Islam, Pondok Pesantren Jam Saren ya. Nah dia melontarkan gagasan pemikiran itu. Nah ini contoh, saya hanya ingin memberikan contoh bagaimana ketika ajaran Islam itu oleh mereka dianggap tidak sesuai dengan realitas yang ada, maka bukan realitas itu yang disesuaikan dengan syariat, tetapi syariat yang disesuaikan, yang diubah untuk supaya sesuai dengan realita. Dengan keadaan itu intinya ajaran Islam liberal, sehingga ketika mereka mengusung ajaran-ajaran Islam, mereka Mengupayakan bagaimana Islam itu Sesuai dengan modernitas Sesuai dengan laju perkembangan zaman Sebab kalau Kalau kita tarik lagi ke belakang ya. Ide Islam liberal ini sebenarnya ya, Terpicu karena sikap rendah diri Sikap minder Sikap ya. Dari Orang-orang yang mengusung Pemahaman ini Contohnya Profesor Dr. Harun Nasution Sendiri Itu minder Ketika ia sekolah di Kanada Dia melihat Dia bertemu dengan seorang wanita Dari kedutaan mana Kemudian mengatakan orang-orang Jorok-jorok dia baru tersadar. Iya. Di kampung saya di Indonesia ya. Nah, jadi begitu dikatakan orang Islam itu jorok-jorok ya. Harun Nasution merasa minder, merasa rendah diri. berarti ada yang salah di dalam ajaran ini. Nah, ini kelirunya. Dia menyalahkannya ajaran Bukan dia menyalahkan, berarti ada yang salah pada diri umat. Sebab bisa jadi. Ya. Karena ajaran Islam itu semuanya benar. Tetapi bagaimana umat melaksanakan atau tidak, mempraktekan atau tidak, ini kan jadi permasalahan. Jangan disalahkan ajarannya. Yang disalahkan adalah individu per individu dari kaum muslimin itu. Ada yang dia melaksanakan, ada yang tidak. Nah ketika ada seorang muslim tidak melaksanakan masalah bab toharoh, bab kebersihan, jangan lantas kemudian disalahkan, Islam itu jelek. Salahkanlah individu muslim ini karena dia tidak mengamalkan syariat bertoharoh, syariat kebersihan. Nah, dari sinilah ya, Mindernya ini Sehingga kemudian Dia mulai ya, Mendekat ke pemikiran-pemikiran Yang liberal itu tadi Sehingga ia melihat Pemikiran Mu'tazila ini sangat cocok Menurut Harun Nasution Untuk dikembangkan di Indonesia Maka kalau kita perhatikan Ya. Ya. Intinya bahwasannya Islam liberal itu Bila ada sesuatu yang tidak bersesuaian Ajaran Islam tidak bersesuaian ya. Dengan realita yang ada Maka ya. Yang harus diubah adalah syariatnya Bukan keadaannya tersebut Nah Islam liberal Pemikirannya Diwadahi oleh Jaringan Islam Liberal JIL Nama-nama dari JIL ini ya, Seperti kita ketahui Ada Ulil Absar ya, Yang mereka rata-rata dari kalangan Akademisi Di perguruan tinggi IAIN Kalau sekarang UIN ya, Universitas Islam Negeri Nah diantaranya landasan Jill mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Duh bahasanya susah-susah ya. Ini bukan bahasa orang pondokan. Ya, ya memang begitu mereka, orang-orang Islam liberal itu menggunakan istilah-istilah yang mereka sendiri mumet, pusing. Jangankan kita, mereka sendiri pusing. Ketika istilah itu digugat, mereka sendiri pusing. Landasan jaringan Islam liberal itu, mereka mempercayai kebenaran yang relatif. Jadi yang namanya kebenaran menurut mereka, itu semuanya relatif. Kenapa demikian? Karena penafsiran terhadap kebenaran itu adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu. Artinya bahwasannya, kebenaran itu tidak, tidak merupakan sesuatu yang mutlak. Kebenaran itu masih bisa ditafsirkan. Menurut mereka Sehingga menurut mereka Kebenaran itu sifatnya masih relatif Tidak ada yang pasti Ini satu Karena mereka menganggap kebenaran itu relatif Sehingga mereka Mau mengubah-ubah syariat Mau mengubah syariat Karena bagi mereka Al-Qur'an pun bukan kebenaran yang pasti yang qot'i tapi masih relatif, masih bisa ditafsirkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtariin." Kebenaran itu adalah dari rabb Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Nah ini. Sebenarnya ayat ini menjadi bantahan terhadap pemahaman liberal. Yang mengatakan bahwasannya kebenaran itu masih bersifat relatif. Allah sendiri sudah menyatakan. Kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Pemikiran daripada menyebutkan kebenaran itu relatif karena mereka dipengaruhi oleh alam pemikiran filsafat, di mana bagi orang filsafat segala sesuatu itu adalah Sesuatu yang tidak pasti Sesuatu yang masih bisa diperdebatkan Kemudian Mempercayai bahwasanya kebenaran itu bersifat terbuka Artinya Setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah Bisa juga mengandung kemungkinan benar Ini jadi, kalau kita membaca dua poin saja dari pemikiran liberal ini, bahwasannya yang ditanamkan oleh orang-orang liberal adalah tashkik. Tashkik. Menanamkan keraguan keragu terlebih dahulu. Dan inilah filsafat. Filsafat kan begitu. Yang ditanamkan kepada seseorang adalah keraguan keragu Karena latar belakang filsafat itu Kalau tidak ditanamkan keraguan-keraguan Dia tidak akan bisa berpikir Jadi kalau kamu ingin melihat Islam itu seperti apa Kamu harus keluar dari Islam dulu Kafir dulu Na'udzubillah Supaya apa? Supaya objektif katanya Ini pemikiran yang sangat Menyesatkan ya. Berkebalikan dengan Islam Islam menanamkan iman dulu Beriman Masalah akal fikirannya sampai atau tidak Iman dulu Kan begitu Beda kalau filsafat ragu dulu Kalau Islam Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Iman terlebih dahulu Masalah akalnya sudah menerima atau belum Sudah menjangkau atau belum Iman dulu bahwasanya surga itu ada Neraka itu ada Iman dulu Meskipun akalnya belum nyampe Surga itu ya, Wujudnya seperti apa Ini bedanya Apa yang diajarkan Oleh Syariat dengan filsafat. Nah, latar belakang jaringan Islam liberal ini, dia menafsirkan yang seperti itu. Kemudian plural kebenaran itu sifatnya plural karena penafsiran agama dalam satu dan lain cara adalah kebutuhan kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah ubah. Sehingga kita katakan bahwasannya mereka menganggap bahwasannya penafsiran-penafsiran yang dinyatakan oleh mereka tentang kebenaran itu sendiri. Adalah penafsiran-penafsiran yang semata-mata berdasarkan fikirannya. Sehingga jaringan Islam liberal, ya, kalau kita melihat poin pertama, ya, itu adalah bentuk ketidakyakinan mereka terhadap kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ketika mereka meragukan tentang kebenaran Mereka berarti Meragukan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan penafsiran sifatnya terbuka. Oh, kalau demikian, mereka masih meragukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menafsirkan Al-Quran. Berarti mereka meragukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah bahwasannya yang menjadi landasan cara pijak. Jaringan Islam liberal itu adalah cara pijak yang akan merusak pemahaman Islam itu sendiri. Yang kedua, landasan jaringan Islam liberal, mereka selalu memihak pada minoritas dan tertindas. Maka kita melihat orang-orang liberal, itu pembelaannya luar biasa ya. Yang mereka bela itu yang penting minoritas dan tertindas Tidak melihat minoritasnya itu ada di atas al-haq atau ketidak Yang penting minoritas Walaupun tidak di atas al-haq dibela Maka kita lihat orang liberal akan membela Ahmadiyah Kita ingat kasus bagaimana Dawam Raharjo membela habis-habisan para pengikut Ahmadiyah. Walaupun dia bukan Ahmadiyah. Dan pada masa sekarang, dokter musda mulia habis-habisan membela LGBT. Karena minoritas dan tertindas dianggapnya. Yang penting dibela Itu minoritas tertindas Dibela Tidak melihat minoritasnya itu di atas al alhak atau tidak Di atas kebenaran atau tidak Pokoknya dibela Jadi Tidak mengherankan kalau ya, Pada masa sekarang ini Kita melihat orang-orang liberal ya, Membela orang-orang yang Dikatakan oleh mereka minoritas dan tertindas mereka membela kaum Syiah. Sehingga tokoh Syiah di Indonesia, Jalaluddin Rahmat, lebih dekat kepada liberal itu sendiri. Ya. Ya, itu dua poin. Ada beberapa poin, banyak sekali poinnya. Tapi cukup dua saja. Dengan dua poin saja sudah cukuplah. Oh ini liberal, sesat. Sudah. Dan tidak perlu berdebat dengan orang yang seperti itu ya. Karena apa? Karena mereka akan melakukan manipulasi-manipulasi ajaran-ajaran -manipulasi uh, Yang disalah tafsirkan ataupun yang diselewengkan penafsirannya ya. Karena mereka lebih mengikuti akal fikiran Akal fikiran yang tidak terbimbing dengan wahyu, ya, sehingga ya, Islam liberal kalau ditinjau secara syariat kita akan menam, mendapati bahwasanya pemikiran-pemikiran Islam liberal ya, akan mengarahkan orang-orang ya, yang mengusungnya kepada kekufuran. Nauzubillah ya, akan meng mengarahkan para pengusungnya kepada Kekufuran Na'udzubillah min zamik Demikian mudah-mudahan ya, Yang singkat ya, Dan terkait uh, dengan Permasalahan Islam liberal ini Bisa kita uh, Fahami ya. Jadi jangan tertipu dengan kemasan Casing bisa berubah ya, Dulu Islam inklusif Berubah lagi apa namanya, berubah lagi Islam liberal, apa lagi namanya. Nah sekarang casingnya apa? Islam Nusantara. Ya. Casingnya sekarang Islam Nusantara. Ini harus hati-hati. Ya. Nah, mereka akan sangat keras terhadap orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu. Permusuhan mereka akan sangat tampak ketika melihat orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdik asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.